Assalamualaikum sederlun, berita malam edisi hari ini, selasa 25 Juli 2017, dibacakan Bacakan Ardiansyah. Sada pasang pembatas jalan di titik rawan menuju Pantan Terong. Kabur asap tebal disebabkan kebakaran hutan di Selimuti, Subursalam. Penertipan kios pedagang di Medan diwarnai bentrokan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram di FM.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 lunsar Lantas Polres Aceh Tengah bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Aparat Kampung Bah Kecamatan Bebesan melakukan pemasangan pembatas jalan di lokasi rawan kecelakaan menuju objek wisata Pantan Terong. Kasat Lantas Polres Aceh Tengah AKP Radika Angga mengatakan ruas jalan yang dipasang pembatas jalan tersebut sebelumnya menjadi lokasi rawan terjadinya kecelakaan. Bahkan telah menimbulkan korban jiwa meninggal dunia dan beberapa diantaranya mengalami luka. Pemasangan pembatas jalan ini telah dilakukan dua hari lalu. AKP radika mengatakan pembatas jalan yang telah dibuat di ruas jalan menuju objek wisata Pantan Terong terdiri dari puluhan ban bekas serta karung plastik yang diisi dengan ampas kopi. Dengan adanya pembatas jalan diharapkan dapat mengurangi kecelakaan yang bisa merenggut korban jiwa. Menurut radika ruas jalan menuju kawasan objek wisata Pantan Terong rawan kecelakaan karena kondisi jalan dipenuhi tanjakan dan turunan. Meski telah dipasang pembatas jalan, para pengendara yang ingin berwisata ke Pantan Terong juga diminta tetap berhati-hati. Sudarun kabur asap tebal disebabkan kebakaran hutan juga menyelimuti sebul salam sejak tiga hari terakhir. Meski belum menimbulkan dampak fatal, namun kondisi kabut mengganggu aktivitas warga. Kabut asap mulai menyelimuti sebul salam sejak minggu lalu. Kini kondisinya semakin parah. Bahkan ada warga yang mulai terserang penyakit ispah. Kondisi kota Sebul Salam juga meredup diselimuti kabut asap tebal. Pada sejumlah titik, para pengguna jalan juga mengalami mata perih serta batuk-batuk. Warga Sebul Salam mengatakan kabut asap ini mulai melanda kota Sadakata sejak beberapa hari lalu, namun semakin terlihat dalam tiga hari terakhir. Diperkirakan kabut asap ini merupakan kiriman dari kabupaten tetangga yang mengalami kebakan hutan. Kepekatan asap memuncak sejak kemarin. Kini hampir seluruh wilayah Sebul Salam diselimuti kabut asap. Namun belum ada edaran dari pemerintah setempat untuk menggunakan masker menjaga kesehatan. Meski belum terlalu mengganggu jarak pandang, beberapa warga khawatir jika hujan tidak segera turun maka dampak kabut akan semakin parah. Darlun lebih dari 100 kiosk pedagang di Jalan Bulan Medan Kota di Bongkar Pemko Medan Selasa Pagi. Penertiban ini diwarnai bentrokan yang menyebabkan sejumlah petugas dan pedagang terluka. Kepala Sarpol PP Medan, M. Sofian, mengatakan kios yang ditertibkan merupakan bangunan liar yang berdiri di jalan bulan. Keberadaan seratusan kios ini telah menyebabkan arus lalu lintas macet. Saat penertiban, Pemko Medan mengerahkan Sarpol PP dalam jumlah besar yang didukung TNI dan Polri serta alat berat. Sofyan mengatakan telah dilakukan sosialisasi dan himbauan kepada pedagang untuk membongkar kiosk sebelum 25 Juli dan nyatanya hingga saat ini waktu yang ditentukan seluruh kios masih berdiri bentrokan langsung pecah ketika petugas mulai mengaktifkan alat berat untuk menerobos kios pedagang mencoba menghalau menggerakkan pergerakan petugas dengan melemparkan batu, kayu dan benda keras lainnya seorang pria yang dianggap provokator diamankan petugas dari lantai dua sebuah ruko keributan baru merda setelah seluruh bangunan rata dengan tanah Zdarlun erosi Krung Nagan kini dilaporkan menggerus abudmen dan pengaman tebing jembatan rangka baja lintas jeram puloraga, Kecamatan Betung, Kabupaten Nagan Raya. Bahkan kini sejumlah bagian pada abudmen jembatan serta beton pengaman mulai tergerus air. Anggota DPRK Nagan Raya, Cudman, telah meninjau langsung kondisi jembatan Puloraga. Kinis Kini sebagian pengaman tebing yang terbuat dari tanggul bronjong sudah mulai rusak dan terbelah akibat dihantam air. Ia berharap kerusakan jembatan tersebut yang diakibatkan erosi kerung Nagan segera diperbaiki sebelum ambruk ke sungai. Menurut Cudman, dari pengamatan di lokasi, sebagian besar abudmen telah mulai rusak dan jika diterjang banjir besar, maka dipastikan jembatan akan ambruk total ke dalam sungai. Selama ini, masyarakat telah melaporkan persoalan tersebut ke DPRK Nagan Raya dan berharap penanganan erosi segera mendapat respon dari pemerintah daerah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagan Raya, Amarlan membenarkan bahwa kondisi jembatan rangka baja di lintas jeram Pulau Raga, kecamatan Betung sangat memprihatinkan akibat gerusan erosi pihaknya sedang menghitung biaya perbaikan jembatan tersebut untuk diusulkan ke kabupaten Anda sedang mendengarkan berita utama Serambia Serambi FM, FM. Galun Pemkap Aceh Tengah mulai mengoperasikan pos pemadam kebakaran di Kampung Isak, Kecamatan Lingyo. Pembuatan pos untuk memperkuat armada pemadam kebakaran di beberapa kecamatan yang jangkauannya relatif jauh dari Ibu Kota Kabupaten. Penempatan armada pemadam di kecamatan yang jauh dari Ibu Kota telah dimulai sejak beberapa tahun terakhir. Seperti di Kecamatan Jagung, Silinara, Ketol, dan Kecamatan Bintang. Namun Kecamatan, Keberadaan pos pemadam di Kecamatan Lingge baru dioperasikan tepatnya pada Sabtu 22 Juli 2017. Sementara itu Bupati Aceh Tengah Nasarudin mengatakan kebijakan penempatan armada di beberapa kecamatan tersebut sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat guna mengantisipasi kerugian besar akibat kebakaran. Karena Aceh Tengah memiliki wilayah yang luas sehingga butuh waktu untuk menjangkau bila terjadi kebakaran di wilayah kecamatan yang jauh dari ibu kota. Sudahlul harga cabai merah dan cabai hijau di beberapa pasar tradisional di Bener Meriah saat ini mulai naik. Hal tersebut disebabkan kemarau berkepanjangan yang melanda kabupaten sehingga banyak tanaman cabai petani yang layu karena kekurangan air. Petani cabai di Pondok Baru, Winsyah, mengatakan di Bener Meriah sudah tiga pekan tidak turun hujan. Masyarakat yang menanam cabai di kecamatan bandar pun mulai cemas. Sehingga seluruh tanaman muda seperti cabai mulai rontok dan layu akibat kekeringan. Karena memasuki musim kemarau, para petani mulai mencari alternatif lain untuk menanam cabai. Salah satunya dengan menanam cabai di wilayah dan tekstur tanah yang lembab sehingga tanaman cabai dapat tumbuh subur. Menurut Winsyah, kekurangan stok cabai selama musim kemarau ini membuat harga mulai naik. Sebelumnya berkisar Rp5.000 per kilogram, kini menjadi Rp15.000 per kilogram sedangkan untuk cabai merah dari Rp10.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Sudah Sejumlah proyek jalan 30 atau jalan lingkar dari Imirah Kecamatan Babahrut menuju Lama Tuha Kecamatan Kuala Bate Aceh Barat Daya dikerjakan tidak sempurna. Beberapa titik badan jalan justru tergenang air ketika musim kemarau seperti saat ini sehingga tidak bisa dilalui kendaraan terutama sepeda motor. Lanjutan pekerjaan penimbunan jalan 30 merupakan proyek yang menyerap anggaran besar di Kabupaten Abdiah. Kegiatan lanjutan saja menurut keterangan menyerap anggaran sekitar 30 miliar rupiah dari sumber APBN Perubahan 2016 selesai dikerjakan awal 2017. Namun pekerjaan penimbunan tidak sempurna karena badan jalan masih sangat mudah terendam air di beberapa titik meskipun sedang dilanda kemarau panjang. Air yang merendam badan jalan yang baru tersebut berasal dari lahan rawa di sekitar lokasi. Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Abdiya Afriza Surya mengatakan, proyek jalan tersebut masih dalam masa pemeliharaan hingga Oktober mendatang sehingga masih tanggung jawab kontraktor. Pihaknya telah meminta pihak kontraktor untuk memperbaiki jalan tersebut. Dari Nisurum Serami Tanjung Permaiskian, berita malam edisi Selasa 25 Juli 2017.